Alhamdulillah Alhamdulillah Wa salatu wa salam Allah wa sallam Wa ala alihi wa asqabihi Wa manita'billakubi Isha'i ilayu ibi'in Ambar'ah Kau bersikirkan Para jaman Para ibu para bapa yang hormati Telah kita menjelaskan Poin yang pertama tentang kedudukan dan progresi pendidikan Dalam dirus Islam Bahwa menjadi pendidik Memiliki kedudukan yang agung dalam Islam Gimana tadi sudah disebutkan Beberapa poin utama yang menjadi pendorong khususnya kepada dua orang tua memiliki motivasi dan keinginan untuk mendidik anak dan tinggi mendidik generasi kita pada poin yang saya akan sampaikan di akhir dari pembahasan ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan khusus tentang pendidikan. Yang pertama Al-Ab wal Um wal Bait padro satu ulah Wal Ab wal Um Al-Dars awal dan muallim awal Di antara poin yang harus dipahami oleh kaum muslimin yang harus berubah cara berpikir kita hari ini, karena tentunya rusaknya generasi hari ini adalah berawal dari kelirunya cara pandang kita tentang pendidikan. Maka saya ingin menyampaikan beberapa pesan penting tentang pendidikan ini. Yang pertama. Rumah adalah merupakan lembaga yang pertama dalam pendidikan dan kedua orang tua ibu atau bapak artinya ibu atau seorang bapak adalah merupakan pendidik yang pertama. Jadi keliru jika ada orang tua yang menganggap bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan utama untuk pendidikan anaknya mestinya kita semua menganggap dan menjadikan rumah sebagai lembaga pendidikan pertama dan sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama untuk anak-anak kita. Setiap di antara kita mesti menjadikan rumah sebagai lembaga pendidikan. Setiap di antara kita harus bisa menjadikan rumah sebagai lembaga pendidikan. Sebagai tempat untuk mendidik anak kita. Wajib setiap di antara kita memahami bahwa kita, bahwa orang tua bahwa seorang ibu harus berubah pada lima berpikir bahwa guru yang pertama dan pendidik yang pertama adalah kita bukan seorang guru di kelas bukan seorang guru di masjid tetapi guru pertama adalah orang tuanya al ini katakanlah Allah berfirman Ya ayyuhalladhina amanu uttaquu waqulul haqq. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Qulū umrāin. Wa qulū mas'ulun 'an ra'iyatin. Wa anẓurū rā'in fī bayti ahlihi. Wal mar'atu rā'iyyatun." Dan di bayi jika bapa ataupun ibu Allah beriman kepada orang-orang yang beriman jadilah diri kamu dan jadilah keluarga kamu dari api neraka maka yang ini secara tegas yang pertama bertugas jawab mendidik adalah kedua orang tua seorang bapa dan seorang ibu bukan orang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkatakan: "Kurubu Rani, kurubu Masulun, An Raniyati. Setiap di antara kamu adalah pemimpin, dan setiap orang yang diberikan anugerah atau pemimpinan akan ditanya oleh Allah Taala tentang tugasnya. Dan seseorang adalah pemimpin dalam keluarganya, dan seorang wanita adalah pemimpin di rumahnya ketika suaminya pergi." Saya termasuk orang yang punya lembaga pendidikan dan bergelut dalam dunia pendidikan. Saya sering menyampaikan sebuah materi kepada orang tua. Kalau ada orang tua wali santri ataupun wali siswa <tuh> bilang sama saya, "Pak Ustaz, saya akan didik anak saya atas saya enggak mau." dan saya katakan tolong rubah kata-kata sebab kata-kata ini punya pesan dan punya pengaruh setelahnya. Kalau bapak bilang tolong titip anak saya, agak berbahaya. Ada orang tua yang pernah bilang tolong bukan titip anak saya, ternyata tidak ada perhatian. Sampai satu ketika. Tidak pernah memberi apa-apa buat anaknya Maaf ya Jadi kalau dikasih tentang syariah tidak ada Ternyata ketika ditanyakan dulu saya sudah tidur sama Ustaz Jadi ternyata dititimin semuanya, ini salah Kata saya coba coba Ngomongnya apa Pak Ustaz tolong bantu saya dini anak saya Ada yang pertama Kewajiban mendidik adalah kedua orang tua. Jadi ini pesan yang pertama. Rubah pada berpikir kita, rubah cara pola kita mendidik dan cara pandang kita. Kalau para bapak, para ibu menganggap bahwa yang dinamakan mendidik adalah dididikkan orang itu keliru. Yang pertama bertugas mendidik adalah kedua orang tua. Ini adalah pesan yang pertama, roba. Perlu menjelaskan tentunya ini, tapi malam ini kan cuma vlogun sementara. Kami memberikan pesan-pesan aja. Kedua, ingat bahwa pendidikan itu dan ini terduga termasuk kalau diroba. Tentang sistem pendidikan di negara ini, Orang menanggap, pendidikan itu adalah terbatas dengan ruang itu yang dinamakan dengan kelas Ada orang tua yang bilang sama saya, Pak Ustaz Apa saya sudah dengar? Kalau saya sudah men apa, menyekolakan anak saya kalau udah mengirim anak saya ke pesan-pesan ya? kata saya, anda keliru dalam memahami pendidikan bahkan banyak guru hari ini yang mungkin ada yang dinamakan guru nyasar guru bayar ada guru dasar seperti apa guru nyasar? Ya, kalau ada nih. gurunya sar adalah orang yang sebenarnya ingin kerja dalam sebuah perusahaan tapi belum diterima carilah majar guru Ini bukan profesinya dia untuk majar ada guru bayar kalau guru bayar itu mengajar hanya ketika di kelasannya kalau dasar guru, guru dasar adalah yang dia memahami bahwa semua alur hidup itu, itu adalah pendidikan orang yang menganggap pendidikan adalah di kelas dan terbatas kalau anda telah menyekolahkan anak anda, anda telah mendidik kalau telah menurut anak anda pergi ke masjid menganggap anda telah mendidik anak anda perhatikan dalam dunia Islam pendidikan itu tidak terbatas dengan sebuah bangunan 8 ke 7 atau 8 ke 8 8 ke 9 atau 7 ke 6 tapi pendidikan yang diajarkan oleh Islam dan sistem pendidikan yang diajarkan oleh Islam pendidikan itu dalam ruang lingkup seluruh kehidupan manusia Rasulullah SAW Menerikan hmm. contoh-contoh yang konflik bagaimana mendidik Rasulullah selalu menerikan contoh Mendidik anak-anak ketika makan Ketika beliau duduk Lalu makan dalam susu nampan Tiba-tiba ada anak yang makan tidak beradab, Mengambil di depan milik orang dan tidak baca bismillah maka lebih selalu memegang tangan. Ya Munaya, Bismillah Wa'kul bi-ma'yari Wa'kul bi maka lebih selalu memberhentikan anak itu dari makannya dan memegang tangan perayah dia berkata wahai anakku makanlah dengan tangan-tangannya makanlah dengan ya, bismillah makanlah yang ada di depan kalau para bapak kan identik kalau ngajar itu hal niklasnya ketika para bapak pada ibu melihat sesuatu yang ada di lingkungannya duduk makan, tidak perlu mengarahkan anak bagaimana makan yang benar Rasulullah SAW mengajari para sahabat di atas kendaraan Mu'adz berkata kuntum radhiyallahu Nabi فقال يا قد تنيم الله العباد وماقن عباد الله تالا والله ورسوله على اله. Kata Mu'adz, "Satu ketika aku membonceng Nabi sallallahu dalam kendaraanku Lalu dari sana berkat kepada muat, wahai muat, ini mendiri, masih tahu ini. Ya? Taulah kamu hak Allah kepada hamba ini, dan hamba Allah kepada hak hamba kepada Allah, dan hak Allah kepada hamba ini. Maka muat mengatakan Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Saya tidak akan membahas isi hadis ini tentang taulih, tetapi kesan dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengajari anak mengajari para sahabat di atas kendaraan pernah ngga para ibu para bapak kalau bawa anak rekreasi mengajari anak dari mulai naik kendaraan diajari baca, pikir naik kendaraan pikir untuk sahabat atau anda para ibu para bapak yang diharapkan ibu orang -orang, guru di masjid atau di sekolah saja ini yang sejati dalam dunia pendidikan. Karena kita menangkap bahwa pendidikan itu adalah itu. Ya demikian. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Allah bin Abbas. Kerajinan itu menuntun kepada Allah bin Abbas. Ya huwaya Ya yahhad. Ya bunayah fadilah ayu Iqris adana yang nontawalai sahaja Nabi Sawa mengajari Abdullah bin Abbas tentang tauhid, tentang Iman kepada takdir tentang bagaimana orang itu menjaga perintah Allah dia memutangkan Abdullah bin Abbas ambil jalan Waiy Anatu jagalah perintah-perintah Allah, lakanglah untuk Allah akan menjaga Jagahlah perintah perintah Allah, jagahlah perintah Allah, maka Allah akan menolongmu Bersemangat telah tahu kepada sesuatu yang akan memberi manfaat kepadamu Dan yang telah pernah menghubung asa, apaan itu bukan di misli Tetapi Nabi Rasulullah mengajar Allah bin Abbas sambil berjalan Kemudian, Anas bin Malik R.A.W. Salam Al-A'udh Dari mana beliau belajar Adab? Belajar Adab, Anas bin Malik bersama dengan Salam ketika di tempatnya Anas bin Malik R.A.W. Salam Al-A'udh Apabila ketemu dengan anak kecil, beliau salam selalu Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum, anak kecil disalami Lalu ada beberapa tabi'in yang membaca hadis Liu salim al kabil alos dan Liu salim sembil al kabil wal kamil al kati adalah mengucapkan salam yang kecil kepada yang tua yang kecil, yang sedikit kepada yang banyak. Abi Anas wai yang mui Anas. Kau tak mengajari apa mengawali anak kecil ucapan salam. demikianlah aku melihat ada salam kalau ketemu dengan seperti beliau mulai di di zaman salam hari ini menunjukkan zaman yang diridai Allah Subhanahu bahwa pendidikan dalam Islam itu adalah multi jadi tidak terbatas dengan tempat Bahkan itulah hakikat pendidikan Itu yang kedua, pesan yang kedua Yang ketiga Kalau ada orang bertanya tentang pendidikan Banyak Iwan bertanya Bertanya Sampai kapan sih saya mendidik anak saya? Kalau anak saya sudah menikah Apakah saya masih berkewajiban untuk mendidik anak saya? Banyak orang tua yang mengagam Mendidik anak adalah kebatas waktu Tapi Islam tidak begitu Islam mendidik anak Dan menganjukan mendidik anak Selama para ibu, para bapak masih hidup yaqub al-isal. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi, am talum syuhada id hadara yaquba mautu. Ittaba limathi ma tabghuna min ba'di aw oh, na'budu ilahan wa ila ta'abaka ibrahim wa ismaila wa ishaq la ilaha illa allah wa, wa nahnu muslimun. Allah mengisahkan Nabi Yakub mendidik anaknya sampai beliau tak perut mulut, dan beliau berwasiat tentang sawah hijau, dan beliau memastikan kondisi anaknya. Kalau kita hari ini apa wasiatnya tentang dunia, sudah sakit perut apa yang disampaikan? Nah, hati-hati toko yang di sana tu. Nah, hati-hati sawah yang di sana tu. Hari-hari perusahaan yang sampai tak terlalu lama wasiatnya dunia. Beda dengan keberadaan di orang-orang sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Fatimah. Waktu itu beliau sedang tak terlalu Dan bagi naraudiululuk tanala apabila bagi naraudiululuk tanalaan kabul Ketika beliau melihat Nabi Asyraf itu sangat sedih, sedih. Apa yang disampaikan oleh Nabi Asyraf kepada pertimbangan? Ia berarti itu wasbiri, bahkan berarti masalah anak lagi. Maka Nabi Asyraf berwasiat kepada pertimbangan, rombongan bertakwalah kepada ribu dan bersabarlah wahai putriku. Ingat katanya sebaik-baik mendadru bagi kamu adalah Jadi, sama, aku. Jadi ini adalah saran berwasiat kepada putrinya ketika sampai waktu. Dan dia mewasiati putrinya agar mengikuti sunnahnya, komitmen kepada sunnahnya, mengikuti jejaknya. Sampai itu ketika sampai waktu. kalau para ibu para bapak bertanya gimana kalau anak saya sudah menikah apakah ada kewajiban bagi para ibu para bapak mendidik anak <SILENCIO> walaupun anak kita sudah menikah jawabannya iya Rasulullah SAW Alaihi 2 ayat bahkan itu disebut sederhana Tuhan Muhammad hadisnya suami ketika beliau telah menikahkan Fatimah binti Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Fatimah itu sangat perhatian kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai suatu ketika bertunung ke rumah Fatimah, lalu Ali tidak didapatkan ada di rumah. Dan beliau merasa ada pilih bahwa ada sesuatu dengan putrinya. Maka ditanya di mana Ali? Tidak tahu. Maka Nabi Sallallahu masuk ke masjid. Maka didapatkan Ali Rauh yang berkatakan tertidur di masjid dengan korban yang telah diperkukuh dengan debu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kum Bangun wahai amat buron." Di antara semua Ali selain Abu Musa ini, di Abu Hasanaim, maka beliau diberi kuliah dengan Abu Buron. Pelajaran dari hari ini memandang yang salah memperhatikan putrinya, walaupun beliau pernah dengar, walaupun beliau pernah dengar, maka mengetahui ini menunjukkan bahawa seorang bapak tentunya seorang ibu punya kewajiban mendidik anak selama kita masih hidup, punya kewajiban untuk mengarahkan anak dan tidak lekas melarikan diri. dan ini adalah pesan yang, yang keempat dan ini membetulkan cara kita berpikir ya. para ibu yang beratlah Allah ada. pendidikan di dalam Islam tidak hanya transfer tentang informasi tidak hanya transfer tentang pengetahuan pendidikan dalam Islam, adalah membangun karakter membangun kepribadian yang sekarang mungkin tidak mendemukan di negara ini pendidikan berkarakter para orang-orang yang seorang pendidikan di dalam Islam sudah merata itu adalah bukan sekedar menginformasikan sesuatu Pendidikan dalam Islam bukan sekedar menyampaikan sesuatu Tapi pendidikan dalam Islam adalah membentuk. Pendidikan dalam Islam adalah membangun sebuah karakter yang makhiti kepada seseorang Alhamdulillah yang dirahmati dirahmatullahi wabarakatuh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam para sahabat Mengarahkan para sahabat Dan para sahabat yang di, di generasi Para kami, para kabut kami Kemudian imam yang empat punya perhatian Yang sangat besar tidak hanya mengasih tahu dan orang tua akan bisa membuktikan bahwa membentuk karakter, membentuk kepribadian itu lebih sulit ketimbang orang itu memberikan informasi ataupun transfer sebuah pengetahuan. Kalau para ibu, para bapak akan jadi seseorang itu sabar Seseorang itu dermawan Seseorang itu bersikap lembut Seseorang itu bersikap memberani Itu akan lebih sulit Ketimbang Ibu akan mengajarkan sebuah materi Contoh Kalau Ibu Bapak akan mengajarkan bagaimana anak Mungkin 5 menit 10 menit bahkan cukup 5 menit mengajarkan kaya dia duduk dengan praktek maka si anak akan mencoba perjalanan kita tetapi ketika orang tua akan mengajarkan bagaimana anak itu tertawa bagaimana anak itu memiliki sifat sabar bagaimana anak itu memiliki sifat keberanian bagaimana anak itu punya kepribadian ini akan lebih lama. Oleh sebab itu para ulama hadis mengatakan, kami belajar akhlak lebih lama ketimbang mengambil hadisnya dari seorang guru. Maka yang tidak pernah diurus semata cara. Rasulullah asalam menekankan puisi-puisi ini dan para ulama menatap pada perhatian kepada yang ditempatkan kepribadian akhlak yang mulia maka dimengerti di suatu cita pendidikan ini kemudian pesan yang berima tentang dunia ini dan tentang akhirat juga Para ulama dan para ahli mengatakan Di antara poin yang sangat berharga Dalam pendidik adalah ini sebuah pembawa Dengan memberikan suri taulada Pendidikan adalah tidak semata-mata Men-transfer ilmu Pendidikan tidak semata-mata Menyampaikan sebuah maklumat Tapi pendidikan adalah sebuah konsepnya Oleh sebab itu, kedua orang tua Mesti jadi model bagi anaknya Dan seorang guru Mesti jadi model bagi anaknya Anak diri Inilah yang dapat kita perhatikan Inilah yang jalan untuk orang tua memperhatikan Jadi para ibu, para bapak yang selalu nanti Kita Para bapak Tentunya Itu mesti menjadi model bagi anak Apa yang dimaksud menjadi model bagi anak Bahwa anak kita itu akan meniru kita dan ibu juga menjadi model bagi anaknya. Maka perhatikan bahwa orang tua itu harus menjadikan semua tindakannya dalam pendidikan. Kalau kita nyangka pendidikan itu hanya ketika kita berkata di lisan, kalau kita menyakap pendidikan itu, kalau kita memberi nasihat, itu pelibuk besar. Tapi pendidikan yang akan tertanam dalam anak kita, yang akan tertanam pada generasi kita, anak dan cucu kita dari setiap tindak tanggung kita. Maka kalau orang tua itu tidak seorang ibu itu bijak dan kedua orang tua itu bijak maka setiap tindakan hidup kehidupannya itu pendidikan kalau kita anda pergi ke mall maka jadikanlah anda pergi ke sebagai pendidikan dua anak baik pendidikan dari bentuk duniawi mungkin mengenalkan anak ya, kalau anda pergi ke mal, Ajarin anak itu kenal siapa kasir, mana tempat pembayar, mana tempat masuk, bagaimana cara mengambil barang, bagaimana cara menambil barang yang layak, makanan apa yang sehat, itu mungkin bentuk profil Anak harus sendiri, sehingga mandiri, itu ketika mungkin dia akan punya pengalaman nanti jadi pengusaha, itu sendiri ketika kita berjalan membawa anak kita sekarang akan naik pesawat betul ini contoh yang yang menghujat dunia coba bapak-bapak kalau bapak yang bijak bukan dia yang cekkin coba tulan kita cekkin walaupun mungkin umurnya SD kelas 1. betul dia mampu nggak berinteraksi dengan orang. Dia misalnya mau berdebat dengan orang dengan saya, saya sudah setuju. Ini pendidikan. Setumpatika saya melakukan studi banding ke Saudi Arabia dan saya ditemukan dengan seorang dosen dari Karbina, artinya dia adalah ahli pendidikan. Lalu saya di bawah sengaja ke rumahnya Dan beliau punya anak lima Dua laki-laki, tiga perempuan Beliau mempertunjukkan kepada saya Bagaimana dari rumah sampai ke sekolah Itu menjadi seorang bapak yang mengantarkan anakmu Jadi bukan diantar samamu batunya Tapi diantar sama dia dan dia dosen makanya kami apa yang dipertunjukkan kepada saya beliau mempertunjukkan bahwa beliau itu sejak keluar dari rumah menyuruh dan membimbing anaknya membaca doa keluar rumah ketika masuk kendaraan maka membimbing anaknya membaca doa naik kendaraan dan doa sahabat kemudian berhenti di sebuah minimarket lalu salah seorang di antara anak hari ini Habib tugaskan keluarga kita kamu yang mewakili saudara kamu untuk beli makanan dia dipilih untuk bagaimana amanah dan mau membagi dan mau untuk berbuat baik pada orang lain dia berikan contoh, ini uang hanya saudara-saudara kamu ingin beli apa? Maka dia mencatat, kakaknya ini, adanya ini Lalu dia pergi Habis itu orang tua, si dosen ini mengecek Apa yang diberi sama dia, tetapi tidak Sehingga dia ternyata benar Maka oh ternyata benar Diantarkanlah ke pintu kolam Disambutlah oleh guru-guru Semuanya Itu yang namanya perkataan Sekarang kita, antum maaf banyak anak yang mengatakan Bu, enak ya kalau tidak ada bapak Nah, di sini kita tidak ada Bahkan mungkin banyak anak yang berkata Lebih nyaman dengan dari pembantunya daripada ibunya Dia mengatakan ya, Kepada pembantunya Bu, enak ya kalau tidak ada ibu bapak ya. Kita lebih nyaman di rumah tapi ketika kekisahatan ibu dan bapak seolah-olah sumpit demi yang ini Banyak anak yang dihentikan Kenapa? Karena kita salah dulu, itu menjadi bapak dengan bapak yang besar Jadi ibu dengan ibu yang sesuai Dalam dunia-dunia Kenapa? Karena kita tidak mengangkat hindakannya kita itu sebagai pendidikan bagian anak Coba kalau anda atau para bapak menyampaikan istri, Bapaknya <tuk> ya, keras terus Mesti anaknya juga keras kepada orang lain Kenapa? Karena setiap hari bapaknya menyampaikan istrinya keras Didapatkan yang berhimpunya setiap hari Maka pada suaminya Yee yeah! pada suaminya Maka akan didapati anak-anaknya seperti itu juga di sekolah Kenapa? Oh ternyata ibunya juga sama iya, anak itu juga dia di kelas Kenapa? Karena setiap tindakan anak mereka kita. Maka pesan ini saya katakan, pesan yang terima ini Bahwa orang tua itu harus paham Harus betul-betul cerdik bahwa setiap tindakan kita Setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita ambil kesimpulan dan kehidupan ini betul-masuk maka itu akan direkam oleh anak-anak kita dan menjadi satu pendidikan bagi anak kita. Sadar atau tidak sadar, maka orang yang bijak, orang yang cerdas, dia memprogramkan semua tindakan itu bernilai pendidikan. Apalagi mungkin ya, tadi, tadi kan bentuk kodenya lumayan, karena berkaitan dengan agama. Pernah gak kita ketika ada bercana, contohnya ada bercana Lalu kita menajak anak kita untuk menghasilkan bantuan Pernah gak dengan sengaja kita datang kepada seorang ulama bertanya tentang agama Mendidik anak kita agar mau bertanya ke ulama Para ulama itu membiasakan mereka biasa membawa anaknya ke ulama Para ulama dulu tengah yang membawa anaknya daripada seorang menghadir Supaya belajar bagaimana tindakan seorang ulama yang soleh Kalau kita akan suruh kegiatan ini tidak ada, ada pendidikan, Pergi ke mall tidak ada pendidikannya Rekreasi tidak ada pendidikannya Bahkan pergi ke mesin saja tidak ada pendidikannya begitu Bagaimana anak dibawa ke mesin Dikenalkan adab-adab ke -adab mesin tidak tidak Makanya harus dibahat Bahwa orang itu akan mencontoh Dan anak itu akan mencontoh Kemudian pesan yang kenal Hal-hal yang penting berkaitan dengan sendiri Perlu dipahami Dan dicatat oleh para ibu dan boleh ditulis dengan tintak emas di rumah. Katakan tidak ada anak yang bodoh selama anak itu tidak edio Apa nah, kataku? Karena ini saya ingin merombak paradigma orang tua mendidik anak dan termasuk guru. Jangan sekali-kali mengungkapkan kamu anak bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Kenapa dikatakan begitu jemaah yang didatangi Allah subhanahuwataala? Manusia pada intinya punya potensi yang berbeda. Dan potensi untuk menjadi orang itu punya keahlian berbeda-beda. Guru yang bijak dan orang tua yang bijak adalah menumbangkan kemampuan orang dan melaraskan dan membimbing kemampuan. Merupakan satu kekeliruan termasuk negara ini. Dan termasuk prinsip pendidikan hari ini Orang berpikir, orang berhasil Apabila punya nilai ijazah. Seorang guru menganggap berhasil mendidik anaknya Jika dia menyampaikan sebuah materi Lalu menunggi anaknya nilainya 100 Atau anaknya nilainya 9 Dia mengatakan itu berhasil pendidikannya Maka ini sistem pendidikan yang keliru. Kenapa nyaman yang diramati Allah s.w.t Makanya negara ini yang terlalu sibuk ya Maupun kegiatan nasional Sampai dijangkannya kasus tentara dan polisi Hanya ingin dikatakan hukus nilainya dan bagaimana anak itu mampu, bagaimana anak itu punya kemampuan bagaimana anak itu bisa menimbatkan tuanya. Bapak Ibu, Pak. Saya kalau ditanya sama para ibu para bapak, saya tidak punya ijazah kecuali ijazah SD. Saya pribadi. Saya tidak punya ijazah kecuali ijazah SD. Tapi saya walaupun tidak punya lembaga pendidikan dari PK sampai SMA dan siswanya ada 1600 dan bimbing guru-gurunya banyak sekali. Karena yang saya jalankan adalah keahlian bukan tulisan ijazah. Maka usaha di hari ini orang bekerja dan sebabnya dia menilai tijaksan di Tapi keahliannya tijaksan Maka pendidikan Bukan sepedak orang dinilai jaksan Itu stripper Kedua <tuh> Saya sering sama guru saya Di sana Kita memberikan ke guru kalau anda jadi guru, menganggap berhasil Dan mengerikan keberhasilan anda Anda yang ada Tauhid Kerampuan Tauhid Habis itu memuji Berapa nilainya? 9 berhasil Berapa nilainya? 5 tidak berhasil Atas saya, saya ingin ada dua pertanyaan buat anda guru Pertanyaan yang pertama apa yang anda jadikan visi-visi dari pengajar akhina kalau anda sekedar ingin tahu ta'rif apa definisi syirik definisi syirik, engkau menjadikan seputu bagi Allah sebuah anak bisa jawab. atau nilai bersepuluh oh. yang ini tidak bisa menta'rifkan tapi dia tidak syirik sampai ke ya, tujuan kehidupan Sampai juga pendidikan Walaupun dia tidak mendefinisikan Dia bisa merehiasisikan tidak sirih Berarti, pendidikan Karena pendidikan bukan hanya anda minta-minta Haa, pendidikan Yang kedua Saya ingin tahu Apakah anda yakin bahwa yang tahu hari ini tentang definisi seminggu dia ya, akan apa? Berarti anda menerima pendidikan itu berhasil hanya ketika itu, setelah seminggu dia juga lupa Apakah anda merasa, ya mungkin bahwa yang tadi tidak bisa menjawab, bisa, bisa menjawab? Iya, bisa menjawab dan yang tadi bisa lupa Berarti pendidikan tentang keberhasilan pendidikan tidak semata bisa jawab ketika hari Lalu dikatakan ini adalah hasil dari pendidikan Makanya mengajarannya jauh sembilan belas. Jadi nilai pendidikan adalah bukan dari sekadarnya apalagi maaf ya dari seluruh Indonesia dikasih soal yang sama yang makanannya itu adalah rendang ayam daging bisa makan dengan orang yang makannya asin soalnya. Jadi manusia dengan sama maka itu kalau tidak dikatakan orang muda itu, dikatakan orang kurang parah. Nah, ini beri pergi. Bagaimana yang dikatakan Allah semata-mata orang tua yang muda adalah orang tua yang mampu bagaimana membangkitkan emosional anak, bagaimana membimbing, membimbing, membakar belam tua. Membangat kemampuannya Sebab itulah yang akan menjadi kata-kata Bukan semata-mata anda nasib tahu A, lalu anda mendirinya Lalu anda mengatakan itu kata Karena ini adalah dunia yang pendidikan. Bukan sekedar Tapi sesedaran Saya berikan pertanyaan lagi, poin yang ketiga tetapi takkan begitu Coba berhati Bukankah anda Wahai para guru Yang anda sudah punya di jasa Dan anda dikatakan guru Ketika akan menajar anda melakukan Kelihunian berbaris Dan anda mereview tentang Apalan anda Ini menunjukkan apa. Namanya apalan Namanya benar itu Tidak dan setiap manusia itu harus bisa mengembangkan ini bukan banyak maka Guru pada hakikatnya apa? Guru itu mengarahkan membimbing teman bukan setengah apa menyampaikan dan ini Guru yang sejati, Guru yang tidak bahkan mungkin mengapdebat ya, banyak orang tua ia telolim tanpa terasa Bagaimana? Memaksa anaknya harus akhli dalam sesuatu yang dia tidak akhli Memaksa anaknya adalah harus, anda harus begini Anda harus pulang ke sini, anda harus begini Padahal anaknya itu punya menyata akhirnya Sepakat kalau sholat itu wajib sepakat kalau dia berapi dan lurus adalah tuajud, tetapi yang keliru apabila orang tua mengatakan anda harus jadi dokter, anda harus jadi ahli ini, anda harus jadi ahli ini, tanpa orang tua meneliti tentang kemampuannya, tanpa orang tua meneliti tentang bagaimana minat anak itu, dan ini adalah pendidikan. Dan ini adalah peran orang tua. Nah, zaman yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala mungkin sangat banyak sekali sebenarnya dalam dunia pendidikan hari ini, ataupun berkaitan dengan peran orang tua dalam dunia pendidikan. Tetapi berhubung waktunya yang disediakan oleh panitia tahun 2009 dan tulisan yang ditanggung jawab, maka mungkin itulah yang saya ingin sampaikan. Dan tentunya ini hanya sekedar informasi setting, ya. hanya sekedar mungkin sebuah persimpansi bagaimana kita menjadi orang tua yang betul-betul perhatian kepada anak kita kepada generasi kita, menjadikan anak-anak kita seorang. Kita buka, mungkin ada beberapa pertanyaan dari jemaah, zaman. menjadi orang pertama yang bangun karena anak akan mendengar cerita. yang kedua kita juga harus bikin sop artinya harus bikin peraturan di rumah itu karena tentunya kalau kita bicara tentang pendidikan banyak orang tua yang mengeluh ya kata di pesantren, pak oh, ustadz. Kenapa sih katanya anak-anak itu kalau di pesantren itu tanah sekali kepada waktu-waktu itu Tetapi ketika keluar, rumah, bak Saya katakan, karena SOP di rumah tidak seperti SOP di pesantren Maka berarti apa? Yang lu juga harus ada SOP yang berarti Yaitu apa? Anak, ibu, jam sembilan Supaya paginya mudah dimaksudkan tapi kalau bapak ibunya tidur duluan, anaknya itu nongkos tidur sampai jam satu, ya otomatis semuanya berdibangun. Kan? Maka butuh satu peraturan ini. Ini yang kedua, yang ketiga harus ada reward dan punishment. Orang tua itu harus bernawan Jadi yang kita katakan, siapa yang paling pertama bangun, ayah kasih anaknya, bohong, dan itu. Siapa yang kesihangan, nanti kena hukuman Ya hukuman ini bukan kalau ditampal hukum Di hukum apa? Diberikan sanksi Saya tidak terangkan Jadi di rumah itu diterangkan ada minima Cuma mungkin hantu para bapak ini Para ibu jarang itu berpikir bagaimana di rumah ada minima Ya, saya bersyukur saya punya anak selapan Dan tidak punya pembantu Dan itu kesel kecil semua tapi bagaimana yang agar bisa berjalan semuanya. Memang sejak kecil itu sudah mandiri, diri ya, diajari. Yang kedua, saya sering apa memberikan satu pelajaran, contohnya begini. Karena saya memang hobi masak dan bisa masak, terkadang anak-anak saya diajari masak gimana. Coba anak yang pertama yang satu suruh ngotongin bawang, yang satu suruh umpamanya apa, ngotongin hapung dan sebagainya Lalu saya masuk, masak Setelah itu masak bersama Setelah itu apa? Yang satu suruh nyapu Yang satu suruh bukit dikirim Lalu saya bilang Yang paling kerjanya banyak, ayah kasih hadiah Jadi mereka berlomba Kemudian kalau pagi-pagi Pagi-pagi, contoh pagi-pagi tapi semua anak saya sudah sekolah tertulis satu lagi Yang belum ketekan. ya. Bagaimana? Anak yang kedua anak anak yang pertama <coughs> lagi takdir Anak yang pertama diajari naik motor Karena dekat Maka tugasnya apa? Tugasnya mengantarkan dua anak ini ketekan Kalau saya tidak mengantarkan yang terpengaruhi baik Kemudian apa? Yang satu, suruh mandi dan itu bergantian, jadi terbiasa. Dan itu delapan tidak pernah berantai, jadi terbiasa. Jadi mesti dibikin SOP di rumah, dibikin manajemen, dibikin manajemen. Bahkan sedikit kalau rumahnya tidak SF, tidak terbatas kisahwa. Kalau rumahnya itu luas, ya bikin rumah itu seperti lembaga pendidikan. Ada tempat belajarnya, ada musolahnya, gitu ya. Ada tempat makannya, Tidak, tidak semuanya Tapi kita jarang berbicara tentang ini Yang terbayarkan biasanya para bapak, para ibu kita itu Marahin anak, nuduh-nuduh anak Kamu tidur kesianan, kamu tidur terlambat Kamu bangun kesianan, bangun terlambat Cuma itu yang bisa diomongin kita Tapi minum-minumnya tidak pernah terbayar Nah ini harus, harus karang Haris apa harus berbincang yang lebih mendalam. Anak menanya mengenai pendidikan terhadap seorang istri yang terkadang sering membantah. Pertama, pahami apa yang Allah Taala isyaratkan dalam surah an-Nisa ayat 34. Allah berkirman Al-Rijal Uwamu Na'ala Nisah Laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya Jadi para bapak, para ikhwan Laki-laki itu dikatakan Al-Rijal Uwamu Na'ala Nisah Laki-laki itu pemimpin Jadi yang namanya pemimpin setidaknya harus memiliki lima hal. Yang pertama, yang namanya pemimpin itu mampu memerintah. Jadi harus punya karakter, punya kemampuan memerintah. Yang kedua, namanya pemimpin itu harus punya kemampuan mengarahkan. Jadi kalau antum tadi bertanya bagaimana mengarahkan istri, justru pertanyaannya kalau Anda jadi suami, Anda harus bisa mengarahkan. Dan Anda harus bisa mempelajari bagaimana mengarahkan orang Ya, karena laki-laki adalah jarum orangnya adalah. Yang ketiga, namanya pemimpin suami harus mampu bertawadhah dan mengayomi istri di mana istri adalah dijadikan sebagai orang kedua untuk berhubungan dengan kita seorang suami harus mampu menampung pemikirannya keinginannya dan mampu mengarahkan seorang pemimpin adalah seorang yang mampu memberi contoh ya, memberikan kekepadanya maka ini ditatakan artinya Allah Muna sisi lain ketahui ya bahwa berumah tangga itu seni bukan seni dalam arti seni eh, tapi harus tahu seninya kenapa? karena bagi para ikhwan yang akan anda arahkan, yang anda pimpin itu manusia yang punya keinginan punya syakwa ya punya tantangan maka anda tidak boleh menyikapi istri seperti lahirnya bukan manusia dan Rasulullah SAW dalam dua-dua waktu istaus binisayir hayroh Nabi SAW mengatakan dalam berwasiat dan bernasihat artinya memberi nasihat kepada istri dengan cara yang bisa fayur um, fayur aslihi, baik. Nabi SAW mengatakan khairukum khairuhu bi ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Bak suami itu harus orang punya kesabaran betul. Bagaimana mengarahkan istri dengan kesabaran? Menggunakan kalimat yang ikhmal, bahasa yang lembut, pendekatan yang baik, memilih waktu yang tepat ketika akan menasehatinya. Karena memang berpuluh-puluh orang masih tahu tentang karakter kebiasaan wanita. maka suami adalah mempidak dan termasuk suami yang bukan pidak lain kali saya akan bawa dulu 5 pesan ayat Al-Quran kepada suami kemahandung kalau pahamnya, Allah mengatakan dalam surah Anissa ayat 21 nikah itu dikatakan di santo Perjanjian yang terhormat dan kuat. Kalau kita itu perjanjian yang terhormat dan kuat, maka jangan sekali-kali setiap ada masalah kalimat teri yang tidak ada kamu teri saya, saya teri kamu. Setiap ada masalah kalimat yang bisa dikeluarkan oleh sang suami kata teri, itu suaminya tidak bijak. Karena dalam Surah An-Nisa ayat 35. Fit dalam pernikahan itu ada istilah Fit dalam pernikahan itu ada pertunggahan Kok kita juga berbapak dengan hibu kadang-kadang berbeda Kadang-kadang kita juga dengan saudara berbeda Apalagi dengan orang yang jauh nah ini kadang-kadang kita itu tidak mahu Untuk anak-anak yang disebutkan dalam Quran. Masalah Islam Cari dalam kekuatan bagaimana Kita itu bisa bernama Tapi kadang-kadang kita itu Nikah tanpa Anak-anak Ini sangat banyak sekali pertanyaannya Dan panjang-panjang ya, surat ibadah Bagi seorang mana yang lebih baik Lebih penting Pergi Ke pengajian Ataupun mengajak Menjaga anak di rumah Karena anak tidak ada yang Menjaga ya. Sudah pada atas semuanya harus kembali kepada pengaturan <tuh> untuk taklim dan harus kita juga mengelola taklim yang bisa mengusir dia ya, tentu kita bisa kita mantahkan yang lebih utama karena tentunya yang lebih utama membawa anak dan itu taklim jadi membawa anak dan bisa mengkondisikan anak dan bisa taklim itu ya paling baik. Tapi kalau memungkinkan seperti di satu tempat ada kajian makan saja, ada kajian buat iman saja, maka sudah barang tentu mungkin kalau ada kesempatan bisa kajian bisa kajian lebih baik. Oke. Suami dengan istri. Tapi kalau tidak ya. dibawa taklim dan tentunya apa demikian pijakan buat anak ketika tadi Bisa konfiskan dan itu tentunya yang tertempu Ada seorang berkata Tidak harus Sekolah agama Atau pesantren Yang penting Anak tidak macam-macam Dan mungkin yang penting anak tidak Tidak terjerumus kepada masyarakat Dan ya yeah. Mungkin ada dua jawaban tidak mesti kita bikin sekolah dan itu dikatakan sekolah yang baik. Untuk bagaimana Sekolah yang dikatakan sekolah sunnah, sekolah baik, apabila 80% pelajaran agama, 20% pelajaran dunia. Oh ini sekolah baik Kalau ada sekolah SMK kalau oh, ini tidak baik Tunggu saya ini juga keliru Karena pandang beragama seperti ini Sebab manusia tidak akan juga sama Yang diperintahkan Allah dan Rasul Adalah mengajarkan agama Mengajarkan kemahaman agama Mendidik anak itu paham agama, Paham buku Iman Paham buku Islam Paham Allah dan Allah Dan tidak syarat orang harus jadi dulama Maka kalau kita sekarang berbicara tentang dunia ini dan di kita tentang dunia Islam dalam kenyataan manusia juga nanti akan berbeda-beda. Tidak mungkin orang akan ada dalam satu keahlian. Orang akan berada dalam satu keistimewaan. Semua manusia akan berbeda-beda. Dan umat Islam pun membutuhkan manusia yang berbeda-beda. Dalam kehidupan dunia menuju acara Maka yang diwajibkan kepada kita semua adalah mendidik anak, paham anak Paham bint Paham akhidat yang kurus Paham bagaimana ibadah kepada Allah Mengetahui akhidat yang itu Maka tidak boleh mengatakan apabila anak itu tidak berusaha keras atau tidak sekolah yang berperingkat sepuluh bermakna begitu ya. Maka dikatakan ini anak yang gagal. Tidak boleh. Tidak boleh. Kewajiban kita adalah memberi anak anak paham agama. Tapi kanan, Tetapi kadang salah kebijakan lembaga guru-guru seringkali tidak menyenangkan Bagi guru termasuk juga berkaitan dengan hak-hak guru Boleh tidak kita menanyakan hak-hak kita kepada atasan apa yang sebaiknya dilakukan lembaga atas hal tersebut? Jamaah yang diramal Allah subhanahu wa taala, sebenarnya ini jawabannya adalah kepada kita semua. Perlu kita tahu dan berpikir bersama bahwa kebutuhan pendidikan itu sangat besar. Dan kalau kita ingin berhasil dalam pendidikan Maka yang paling pokok adalah memperhatikan para pengajarnya Sebab kalau guru tidak punya konsentrasi dalam pendidik Itu tidak mungkin akan menghasilkan generasi dan pendidikan yang mengembirakan saya pernah Dapat keluhan atau pertanyaan Ada pertanyaan gini Pak Ustaz Apa hukumnya lembaga pendidikan Mungkin uang masuk Saya katakan wajib Kenapa Pak Ustaz wajib Bukankah itu adalah kezoliman Kata saya mungkin yang berolim itu justru yang menikmikan anaknya tidak bayar, itu yang nolim lalu ada pertanyaan, kenapa sih sekolah-sekolah itu mahal kenapa tidak gratis kata saya, gampang saya bisa bikin sekolah gratis tapi dengan tiga syarat yang pertama, jika pemerintah kita Menjamin setiap lembaga pendidikan Untuk memberikan upah kepada guru gurunya Maka insyaallah sekolah itu gratis Yang kedua Ada dermawan-dermawan Yang memberikan jaminan Untuk guru-guru bisa hidup Yang ketiga dapat Pengen sekolah gratis Yang penting guru dengan Setelah dia ke sawah, pulang sore hari, mengajar Setelah ke pasar, baru mengajar Setelah dia bekerja di perusahaan, baru mengajar di usaha urus, sekolah tidak perlu Seperti para bapak malam ini tidak bayar Kan tidak kalau tidak Tapi kalau anak anda diinapkan di lembaga pendidikan di buruh, tempat yang dikontrol sama gurunya harus ada bangunannya lalu tidak ada yang praktikan dari mana bisa menjalankan Imam Al-Buhani warahmatullahi wabarakatuh ketika dia menurut seseorang guru baca burah mengajari anak maka diajadilah Surah Al-Fatihah lalu anaknya pandai membaca Surah Al-Fatihah maka beliau membayar gurunya dengan seratus kontel ya. itu penghargaan kepada guru tapi kan di Indonesia ceritanya Umar Mabri guru itu naik kontel terus dihina mana mungkin berhasil berdiri Berhasil berdiri, maka Umbaga Atau umat islam itu Harus Punya perhatian kepada guru Dan tidak boleh, guru pernah meminta Tetapi guru harus diperhubungi Karena tidak mungkin konsentrasi Apalagi mungkin hari ini Orang itu anak RPP nya ya, Ngajar itu kemudian diekos setiap hari, kemudian mengenal keahlian apa, minat anaknya, mengenal tentang jati diri anak yang diteliti sampai seperti itu pendidikannya, maka tidak mungkin seperti yang guru yang sengaja dan ke, kekelas begitu saja, nah, maka perlu diperhatikan. dua hari sudah dua minggu saya mentalak istri saya karena tidak mau juga dibawa nadi saya sudah lima tahun ikut nadi saya mengatakan kepada istri saya kalau mau saya ajak ikutlah nadi sama-sama tadi siang saya ajak nadi lewat teman saya berkata, ayo kita naji karena Ustaznya sudah ada di Bupi Raja Ibu saya berkata, maaf Saya tidak bisa ikut menanjian Saya berkata, apa sih salahnya Selama Bapak ikut naji Di mata kamu Ibu saya berkata, bila Bapak berbeda karena bisa ikut masuk Aliran Bapak Ayanah tidak bisa ikut aliran Bapak Terus sama saya di Terus saya eh, di Memahas saja orang yang pertama Saya kurang sudah tidak terfaham Apakah Mama tidak bakal menyesal? kalau nanti bapak ada istri baru istri saya bilang mama sebagai istri sudah berusaha sebaik mungkin tapi dengan bapak mama banyak kurangnya kalau memang mau cari istri baru Mama ikhlas mungkin sudah suratan takdir mama semoga bapak mendapat istri salehah seperti yang bapak idam-idamkan bidang amin oh ini ternyata orang pinggiran yang tanya ya yang ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada beberapa nasihat ya untuk saya pribadi dan untuk para bapak umumnya dan juga untuk para umatnya. Bapak Ketahuilah bahwa anda jangan sekali-kali mengatakan jika mengajak orang pada kebaikan kan bahwa kita mengatakan ini adalah Menganggap Bahwa kita sudah sempurna mengajar orang lain Dan kita kasih deadline waktu orang lain Untuk berada dalam kebaikan Pihak Aminu ala Jisalam Beliau berdakwah 950 tahun Dan tidak pernah berusaha Maka demikian juga seorang suami tidak boleh sekali-kali menghormati dan menghormati saya sudah lima tahun Saya sudah empat tahun Jangan Itu yang pertama Yang kedua Setiap diantara kita mesti introspeksi. Dari Jadi sisi apa? Tersama Orang yang diajak oleh kita baik atau orang yang kita ajak sepeda kebaikan Itu tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan Karena berawal dari sikap kita Maka disini seorang umum Seorang suami lebih khusus Dia juga tetap harus menerima profeksi Apa yang menyebabkan istriku tidak taat kepadaku apa yang menyebabkan istri itu tidak menyenangkan aku Mesti dia mencari Wasilah-wasilah Mencari jalan-jalan yang bisa menarik istrinya Mungkin selama ini bahasa yang disampaikan tidak menyenangkan Sikapnya tidak menyenangkan karena tentunya seorang daib seperti seorang dokter yang akan membantu pasiennya dia harus mengetahui jenis penyakitnya dia harus mengetahui obat yang tepat kepada penyakitnya itu kalau orang sakit diukur dosisnya perbenar dan kuatnya demikian juga seorang suami ketika menyampaikan kata-kata Biar untuk tradisi, kata katakan ini dosisnya terat Atau dosisnya terlalu lembut Biar seperti ini. Karena seni Yang ketiga Mestinya kita juga introspeksi. Kalau kita berada dalam benar Di atas sunnah Anda menenang sunnah ini berapa lama Dan Anda menerima jalan dakwah ini berapa? kalau anda juga menerima, menerima ucapan orang itu juga pernah dialog, pernah berdebat, pernah benci demikian -demi juga ada kepada orang lain ketika orang lain itu menolak ketika orang lain itu benci ketika orang lain itu menemukan adakan kita, maka kita pun harus sabar sebagaimana orang lain sabar kepada kita tapi jarangnya kalau kita mengutuk orang lain itu pinginnya cepat tapi ketika kita belajar tentang kebenaran dan menerima kebenaran dari orang lain kita pun punya proses. Tapi ketika kita mengajak orang lain, mengajak istri, sepertinya kita tidak sini ada proses. Nah ini yang kadang-kadang kita itu tidak terproses. Tidak terproses. Kemudian pahamilah bahwa terkadang orang itu menentang kita bahkan mungkin lama menerima tentang petunjuk dan alat kita dan kebenaran yang dibawa oleh kita itu satu kegiatan agar kita pahalannya banyak <tuh> pahalannya banyak kebenaran apa? itu pandai saya berikan contoh begini ini dalam Contoh ya Terakhir Maaf ya Kalau di sini mungkin ada yang masih merokok atau merampu Lalu beda dengan saya Suatu ketika Saya datang ke supermarket Artinya sebelum Maret Sebelum Maret Kalau di sana semuanya Saya beli bahan-bahan Untuk kebutuhan Dapur, sabun dan sebagainya Selepas itu si penjaga itu bilang, Pak Ustaz, enggak, kalian beli rokoknya. Jadi beliau menawari saya beli rokok. Nah, kebetulan saya tidak pernah merokok sejak kecil. Maka saya bilang, bah, enggak takut, iba dipidana kan? Dia kaget. Kenapa Pak Ustaz katanya, kok dipidana kan? Kata saya lihat tu, kat di situ ada tulisan besar sekali, rokok membunuh berarti simbah itu pun saya simbah <SILENCIO> si Pak Uta juga bisa saya jadi dia nggak marah kalau, kalau saya bilang oh enggak orang itu halal berupaanya pasti dia marah nah sering seperti ini perlu gitu ya dalam rumah angkat dengan anak dengan teman gitu ya dan berburu habis itu dia juga bilang dia mau tanya dan di situ banyak juga itu enggak ketawa kata saya, enggak marah, tapi kalau saya dilaku, marah. Kenapa? Orang awal, saya bilang itu ada tulisan kok membunuh, dibatuk bun saya, sehingga dia ketawa dengan saya. Ini tanggung. Tanggung terakhir. Saya beri contoh-contoh, hidup. Itu ketika saya apa dipanggil. Dia ajak, seorang sini menyebut cek Lalu bawa mobil dari Saya baru kali itu naik mobil itu Saya tanya, Pak harganya berapa? 1,4 Lalu saya bilang, Pak Enak siapa ya? Naik mobil ini, enak bapak atau enak saya? Kata Pak Azgobay Ada apa di perusahaan? Mungkin ada pelajaran berharga kalau pintu milih lupa kayanya enak saya naik mobil ini nanti Bapak Bapak akan bilang kenapa kenapa Ustaz Bapak punya mobil ini mobil itu lama mengumpulkan uang untuk beli mobil ini tapi saya tadi telepon sama Bapak Ustaz, temani saya saya tidak pernah berpikir naik mobil masih sekarang naik yang kedua Bapak itu beli pertama bayar sopir bayar tol bunda jika mobilnya tenas lepet kalau saya ingat naik mobilnya tidak ada buah itulah dunia jadi usah pusat ramah serta ilmu jahilnya ke bawahnya terkadang orang tersebut ya, -kali -kali -kali -kali. habis itu makan masuk ke sekolah, terkenal makanan-makanan Masya Allah Mungkin ada makanan yang saya belum pernah sebelumnya Saya Katanya tadi, Pak Maaf, nikmat siapa? Makan ini Bapak dengan saya Kalau dipikir-pikir nikmat saya Kenapa? Saya itu tidak berpikir Berapa uang yang harus dikeluarkan Alhamdulillah, Pak Saya itu sehat Dan tidak ada pantangan Dari seluruh makanan yang ada ini Satu aja pantangannya dia tanya apa tantangannya kau saat saya pantang bayar. <SILENCIO> Jadi satu aja pantang, pantang bayar. Itu. Jadi orang agak tidak seru dengan dunia. Ternyata apa bedanya orang kaya dengan saya? Naik nasi bisa. Bahkan saya di bawah buat punya pakai mobil yang saya tidak tidak bisa beli. Mobilnya apa? Harrier ya. apa itu? Saya nggak bisa, bisa baca. Dimanapun saya tetap punya apa? Nggak punya lagi untuk jadi mobil, tapi selalu bisa menerima nih. Dia juga berpikir, iya kau tahu ini lah dunia. Antara bapak yang lama mengumpulkan uang dengan saya yang tiba-tiba menerima di dunia ini, itu dunia. Nggak hanya bisa saling dunia ini. Nah. Inilah yang perlu. Seorang suami bijak dengan istrinya membrok Dengan kata-kata. Mungkin malam tadi saya juga bilang Kalau istrinya sulit diadak nanti Kasih jelas Tahu enggak lho Satu belas ini ibu dengan saya bisa beda Markamat Orang yang belajar agama Pegang dengan kanan-kanan dapat satu pahala Ketika akan minumnya baca bismillah Dapat dua pahala ketika airnya panas menjadi disiung dapat tiga pahala ketika setelah minum syukur kepada Allah dapat empat pahala <tuh> orang yang tidak belajar agama enggan dengan tangan kiri minum sambil berdiri minum tidak baca bisnis tidak ada pahala orang yang belajar agama itu pahala besar. maka juga bisa ada cerah matihan kalau anda tidak punya daris cukup anak bawang bulat ini berikan imbal yang baik itu perbedaan bisa nggak ya jadi inilah harus pinter suami itu jadi tadi jangan jangan ancaman yang terlalu gitu ya sedikit sedikit ancaman yang terlalu ini bahaya zaman yang dirancang Allah Subhanahu Wa Taala demikianlah bukannya saya bisa sampaikan dan maaf mungkin banyak pertanyaan saya tapi saya tidak tahu penjawab dulu. Sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak pada guru kawa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.